Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Abinus da'inu ala umurdi waddin Wasulatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-musalin Sayyidi dan muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa ajma Pemirsa, ajma'in Pemeriksa Alhamdulillahirrahmanirrahim Kujat Azwajah Kembali hadir di pemirsa semuanya Dengan uh, Tema yang menarik Yaitu Tak dilakukan Nabi Dilarangkah İni merupakan tema yang sangat menarik bagi kita semuanya yang e, berbentuk tema dan juga berbentuk pertanyaan yang harus kita e, jawab di program Kujak Aswaja ini dan di studio sudah hadir beliau adalah merupakan salah satu e, pakar Aswaja Center Ponorogo Timur dan beliau juga merupakan rasul senior di Aswaja Enu Center Jawa Timur. Beliau adalah Al Ustaz Haji Faris Khairul Anam LCMHI Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Alhamdulillah. Ustaz? alhamdulillah. Ya. Sa salibun. Malang hujan. Hujan. Hujan. hujan. <gülüyor> alhamdulillah <gülüyor> Alamin. Ya, uh, Ustaz, yang tidak dilakukan oleh nabi dilarangkah. Ini merupakan sebuah uh, Tema yang saya katakan tadi mm -hmm. Dan juga sebuah pertanyaan Yang memang jadi polemik ya mm -hmm. Polemik dan hilafiah Di dalam usul fikih mungkin juga Betul. Dan juga uh, Dalam pemahaman kita dan saudara kita mm -hmm. Memang ada yang uh, disabda Rasulullah Dan juga ada yang dikejakan Rasulullah Ada yang disusul Rasulullah Ada yang diperintahkan Rasulullah Ini mm -hmm. tidak dilakukan Rasulullah mm -hmm. Itu uh, adalah merupakan uh, Sebuah apa e, sepermasalahan yang memang harus kita pahami bersama. Memang terkadang kala ada saudara kita itu, oh kalau nggak kalau tidak dilakukan Rasulullah itu adalah merupakan haram. Hmm. Nah ini kita jadi pertanyaan, haramkah kita itu e, mengatakan bahwasanya tak dilakukan Rasulullah? Apakah seperti itu? Ma'rufun saat Munir. Alhamdulillah yeah. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Para pemirsa TV9 yang dimuliakan oleh Allah Tadi sudah disampaikan yeah. tema kita malam hari ini oleh Ustaz Munir Dan e, pertanyaan yang beliau sampaikan tentang urgensi e, latar belakang mengapa kita mengkajial ini Karena yeah. leres apa yang Panjenengan katakan bahwa ini sesuatu yang penting Dan konsep ini harus selesai. Yeah. Konsep ini harus selesai karena sama seperti kon, konsep bid'ah hasana itu. Bid'ah yeah. hasana itu diakui atau tidak diakui. Ini menjadi konsep yang sebenarnya sudah selesai lama, tapi kemudian. Uh, konsep ini ada dua, ada yeah. perbedaan di antara ulama dan yang ada sekarang hanya turunan-turunan yeah, contohnya itu. saja. Itu yang mau saya tanyakan tadi sedikit menyedir mm -hmm. apa yang jenis sampaikan bahwa konsep ini harus selesaikan. Padahal ini sudah selesai ya di ulama asal itu mm -hmm. sudah selesai. Tapi sekarang, -sekarang itu dimunculkan kembali-kembali. Yeah. Ya, mm -hmm. ya mungkin ini juga uh, penting program hujah suhajah sebagai uh, untuk sarana menimba ilmu. Mm -hmm. Ya mungkin uh, bagi orang awam juga belum tahu. Satya silakan Uh, kembali kepada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Ini dikenal dengan istilah Targ Atau Targun hmm. Ta-ro-kaf uh, Dan ini sangat berketerkaitan atau berhubungan dengan masalah Bid'ah hmm. bid ah. Karena Bid'ah adalah Malam yu fi'ah di Rasulullah SAW Sesuatu yang tidak dikerjakan di zaman Nabi Muhammad SAW Tidak dikenal di zaman hmm. Nabi Nah, tarak atau sesuatu yang e, ditinggalkan ini ya. atau tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ini ini pengertiannya apa kan gitu? Pengertiannya apa? E, ada sebenarnya beberapa kitab yang mengkaji tentang tarak ini. Ya. Salah satunya adalah yang disusun oleh e, Syekh Abdul Fadl Abdullah bin Muhammad Al Siddiq Al-Gumari. Beliau punya kitab e, namanya Husnul Tafahum wa Darak di masalah tarak kita ambil pengertian dari yang beliau sampaikan bahwa tark atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu no, no. adalah ma nabi nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an lam wa salafus yati au yanha au maksudnya gini Tarat atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Sesuatu yang memang tidak dilakukan oleh Nabi hmm. Dan juga tidak dilakukan oleh para salafus soleh Apakah itu saja cukup? Tidak Selain itu tidak ada satu hadis pun Tidak ada satu atar sahabat pun yeah. Yang melarang Yang melarang sesuatu yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Dimana hadis atau atar ini berkonsekuensi hukum, sesuatu itu menjadi haram atau menjadi makruh itu ternyata tidak ada dari pengertian ini kita bisa mengambil beberapa poin kesimpulan pertama, tarak itu memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi yeah. ya. yang kedua, tidak dilakukan oleh salafus saleh mengapa salafus saleh kita masukkan? karena sekian hadis Nabi Muhammad SAW menganggap perbuatan para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin Tiga generasi ya, Tiga ini. generasi atau yang ya. dikenal dengan Kurun Mufaddola Generasi-generasi pertama, tiga abad pertama Itu uh, hadisnya uh, Kan banyak ya yang ya. sering kita dengar Alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir min ba'di Itu terkait dengan khulafa'ir rasyidin ya. Kemudian terkait dengan salafus saleh uh, Sahabat tabi'in dan tabiut tabi'in Itu adalah uh, khairul kuruni qarni Tummal ladhina yalunahum Tummal yalunahum Abadku Kemudian setelah itu dan yeah. setelah itu Berarti kan ini kurun mufadalah yeah, yeah. Ternyata tarik ini tidak dilakukan Juga oleh para generasi salafus soleh mm. Ini poin yang pertama Poin yang kedua yeah. Ternyata selain tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad mm. SAW Sesuatu ini Tidak dijelaskan Keharaman atau kemakruhannya Dalam satu hadis pun Atau satu atar sahabat pun Tidak yeah. ada yang melarang itu yeah, yeah. Makanya inilah yang disebut dengan Tarek dan berdasarkan pengertian ini Ustaz Munir yeah. dan juga para pemirsa TV9 dimanapun yeah. berada tarik ini tidak bisa berdiri sendiri hmm. sebagian kelompok menganggap ini berdiri sendiri bahwa tarik itu pokoknya tidak dilakukan oleh Nabi ya jangan yeah. dikerjakan ya yeah, makanya ada yang lebih sempit saja iya yeah. tadi saya mengatakan bahwa tarik itu adalah merupakan satu yang tidak dilakukan Nabi sahabat tapi tabiin ya. ada menyimpulkan lagi yaitu mm -hmm. sesuatu yang dilakukan oleh Nabi saja oleh Nabi saja <laughs> karena mereka tidak sudah zaman yeah. zaman tasrik zaman wahyu itu yeah. ya ketika Nabi Muhammad saw yeah. hidup <laughs> tidak seperti itu dan yang paling uh, vital sebenarnya perbedaan itu adalah selagi tidak dilarang yeah. itu bukan berarti yang dilakukan oleh Nabi itu dilarang hmm. sedangkan sebagian kelompok mengatakan pokoknya yeah. tidak dilakukan oleh Nabi ya dilarang hmm. Dilarang bisa saja haram, bisa yeah. saja makro Dalam bahasa mereka adalah bit'ah Yang hmm. hanya satu versi yaitu bit'ah yang sesat Dan tidak ada bit'ah yang baik Ya, yeah. berbicara tentang tarku Targ ini, sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Hmm. Dalam usul fikih ini Apakah dalam hal ibadah Saja, atau juga Dengan uh, hal mu'amalah Juga gitu istat, tapi jangan dalam ujian, Ustaz. <laughs> Kita closing sebentar Setelah itu kita lanjutkan kembali ya yeah. Pemirsa sangat menarik Sekali tentang uh, targ yang dilakukan Nabi Muhammad ternyata emang kesimpulan awal kita nanti kita, kita jelaskan kembali. Satu yang dilakukan Rasulullah itu belum tentu diharamkan. Apa saja yang dilakukan oleh yang dia dilakukan Rasulullah dalam hal ibadah atau hal muamalah. Seringkali kita itu e, membahas oh itu dari Rasulullah itu hal ibadah itu e, dilarang dan dilakukan Rasulullah adalah hal muamalah itu boleh. Ini Kita tanyakan kepada Ustaz Farisul anam apakah memang itu ada pemisahan antara ibadah dan juga muamalah? Gimana Ustaz Faris? Uh, untuk menjawab pertanyaan panjangan, itu dibahas oleh para ulama kita tentang subjudul bentuk-bentuk yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ternyata yang dijadikan objek pembahasan ketika membahas tentang tarku, ya. itu masuk semuanya. Ibadah dibahas yang bukan terkait dengan ibadah secara langsung yeah. tidak dibahas mm, Makanya yeah. kalau kita membicarakan bentuk-bentuk sesuatu yang dila, uh, tidak dilakukan yeah. oleh Nabi Muhammad SAW mm. Ada beberapa macam Yang pertama disebutkan An yakuna tarkuhu adatan Nabi tidak melakukan sesuatu karena sesuatu ini tidak menjadi kebiasaan beliau. Hmm, gitu. Contohnya dalam hadis yang sangat populer dan ini pasti dikutip oleh kitab-kitab yang membahas tentang tarku itu, yeah. tentang ketika Rasulullah dihidangkan kepada beliau dob mashwi yeah. landak, yeah. landak yang apa namanya e, dibakar, kemudian disodorkan kepada Nabi Muhammad saw, beliau sebenarnya mau kersodar. Tapi kemudian dikasih tahu oleh salah seorang sahabat ini adalah bob, hmm. ini adalah bob. Beliau kemudian menarik tangan beliau hmm. tidak jadi makan. Hmm. Ditanya oleh salah seorang sahabat, haramun huwa, apakah landa ini haram? Ternyata Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak lah, ini tidak haram, walaupun nilam ajid biar di kaumii. Tapi saya tidak mendapati hewan ini di daerah saya, hmm. di daerah saya. B'ajid ini an'u'afiq, maka saya memutuskan untuk tidak ikut makan. Hmm. Berarti dari sini, kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa Nabi tidak makan dhob, bukan yeah. karena dhob ini dilarang. Yeah. Bukan karena landa ini sesuatu yang haram, ternyata tidak. Jadi ini menegaskan kesimpulan mayoritas ulama al-sunnah wal-jamaah, bahwa tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Wasallam itu dilarang. Tarku ini menjadi salah satu instrumen yang tidak berdiri sendiri yeah. Jangan kemudian sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi lalu kemudian dilarang Buktinya beliau menegaskan bahwa tadi itu binatang landa itu tidak yeah. dimakan oleh Nabi Tidak dilakukan, ditinggalkan oleh Nabi bukan karena dia haram Tapi kembali kepada adat kebiasaan yang berlaku di daerah beliau Hewan ini tidak ada Ini bentuk yang pertama yeah. Kemudian yang kedua disebutkan an yakuna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan sesuatu karena Nabi lupa, karena Nabi, Nabi lupa, contohnya adalah ketika beliau salat asar, yang seharusnya empat rakaat, yeah. beliau melakukan sebanyak tiga rakaat saja, ditunggu oleh para sahabat sampai salam, ditanya oleh salah seorang sahabat yang ada di, beli, di belakang beliau, Nabi, apakah ada syariat baru, Lu kenapa, tadi paduka salat cuma tiga rakaat. Benarkah dicek kepada sahabat lain ternyata benar 3 rakaat yeah. akhirnya ditambah. Berarti beliau tidak melakukan salat 4 rakaat mm -hmm. karena lupa. Mm -hmm. Ada potensi mm -hmm. beliau lupa. Yeah. Dalam riwayat lain beliau salat zuhur atau asar enggak pakai tasahud awal. Yeah. Langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Akhirnya Nabi mengisyaratkan para sahabat untuk mengikuti beliau, beliau lupa. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kadang kembali kepada kebiasaan, mm -hmm. kadang kembali kepada sifat karakter beliau sebagai manusia yeah. tapi kita harus luruskan bahwa lupanya nabi bukan karena setan ya yeah, yeah. kalau kita kan wama ansanih yeah. illa syaitan kalau kita dibuat lupa oleh setan tapi kalau nabi lupa itu ada tujuan di belakang itu uh, tujuan syariatan ya boleh, boleh yeah. ditanyakan Maaf. ya Ustaz ya yeah. untuk adatan kebiasaan itu yeah. itu juga apakah uh, dikembalikan Ke hal sekarang ini sekarang ini uh -huh. adatan kebiasaan kita e, di sekeliling kita kayak kehidupan uh -huh. kita sehari-hari kebiasaan kita kalau kita apa e, mengarai pada motor atau kita kebiasaan kita mungkin berkumpul itu uh -huh. itu juga apakah sama uh -huh. e, disesuaikan dengan sama Rasulullah uh, itu nanti kembali uh Sudah pembahasan konsep lain tentang hmm, uruf gitu ya. Bagaimana ulama al wal-jama'ah membedakan hmm. antara urfun batil dengan urfun sahih oh, Ada tradisi yang tidak dilegitimasi hmm. oleh syariat yeah. Karena memang pertentangan hmm. Dan ada tradisi yang memang selaras dengan uh, syariat agama Islam hmm. Maka itu sebenarnya pembahasan lain, pembahasan lain Kalau iya. adat itu hanya masalah landak ini di yeah. kampung saya nggak ada yeah. itu saya hmm. memilih untuk tidak tidak makan oh, bukan nah. karena landak itu haram tapi kembali kepada yang dinamakan hmm, ada di daerah beliau tadi itu yeah. saya tambah lagi saudara yeah. uh, ada bentuk lain sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Wasallam mm. ternyata ada motif lain yakni maka an ala ummati Nabi tidak melakukan sesuatu karena khawatir sesuatu ini diwajibkan oleh Allah kepada umat beliau Contohnya yang sering dicontohkan adalah sholat tarawih nah. itu Beliau tidak, beliau sholat tarawai, ternyata yeah. banyak sahabat yang mengikuti yeah. Akhirnya beliau meninggalkan sholat tarawih di masjid, yeah. khawatir apa? Khawatir sholat tarawih ini kemudian, eh, apa namanya, menjadi kewajiban bagi umat Islam Akhirnya beliau meninggalkan Kita bisa mengambil kesimpulan lagi, bahwa yang tidak dilakukan oleh nabi, bukan berarti dilarang Kita tidak mengatakan bahwa sholat taraweh itu dilarang, hmm. padahal ditinggalkan berikutnya oleh yeah, yeah. Nabi Muhammad saw. Bentuk yang lain, an-yakunat arkuhuu saw li fihi. karena beliau tidak memikirkan sesuatu itu, tidak terlintas dalam benak beliau sebelumnya. Contohnya adalah ketika beliau khutbah, yeah. beliau pakai apa namanya potongan pelepak korma. Akhirnya datang seorang perempuan yang menawarkan bahwa saya punya seorang budak yang ahli yeah. tukang kayu Apakah paduga berkenan saya buatkan mimbar yang terbuat uh -huh. dari kayu Beliau mengatakan dengan bahasa diplomatis kalau tidak merepotkan ya enggak apa-apa yeah, yeah. Jadi beliau tidak langsung pakai mimbar yang terbuat dari kayu Bukan berarti mimbar itu dilarang Tapi tidak terlintas dalam benak beliau sebelumnya uh -huh. Keterangan-keterangan semacam ini untuk menegaskan bahwa yeah. janganlah kemudian kita gegapah bahwa tidak bahwa semua yang tidak dilakukan oleh Nabi dilarang, kan ternyata tidak banyak yeah, potensi yeah. termasuk Anyaku ayat wal ahadith. Nabi tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah tercover dalam keumuman ayat dan hadis. Tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, yeah. tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W. Bahkan ini merupakan satu bentuk kebaikan. Hmm. Waf alul kerjakan kebaikan agar kalian menjadi orang yang bahagia. Contohnya adalah sholat duha. Hmm. Sholat duha ini tidak beliau kerjakan karena ini sudah masuk dalam konteks keumuman anjuran kita melaksanakan kebaikan. Hmm, begitu. Jadi uh, kalau kita melihat uh, penjelasan dari Satu Faris tadi ini menüjukan bahasanya tak dilakukan nabi itu tidak tidak mesti dilarang dan tidak haram hukumnya gitu saya tegas kecuali ada dalil lain yang kemudian hmm, menjelaskan keharaman gitu. sesuatu itu sering yang kita debatkan itu adalah yang mungkin yang kelima ustad ya yang mungkin hmm. eh, apa ada ayat yang menyungi eh, paling hukum hmm. ibadah ibadah kita yang memang kalau dilihat sekilas itu tidak dilakukan rasulullah tapi hmm. dilakukan oleh kita sebagai hmm. amal pengamal alusul jamaah hmm. di mana ada apa hukumnya tapi mereka mengatakan itu ada dilarang hmm. itu sering itu Zat, <laughs> Saya uh, buka interaktif dari pemirsa di 031 5660109 sekali lagi 031 5660109. Ya Zat, hmm. saya ingin contoh konkret. Ya, mungkin pemirsa juga ingin contohnya konkret yang dilakukan oleh zaman sekarang yang tanah mereka mengatakan bahwa itu tarku yang di, diharamkan padahal itu merupakan satu hal yang tidak dilarang seperti apa yang uh, Panjenengan uh, jelaskan di segmen kedua tadi itu. E, kalau kita berbicara contoh tarku ya. itu sebenarnya contohnya mirip dengan contoh bid'ah itu hmm. bagi kita. Dengan kriteria khusus sesuatu hmm. yang baru itu bisa dikatakan bid'ah hasana, hmm. tapi bagi kelompok selain kita nggak hmm. ada yang hasanah hmm. semuanya jelek, hmm, semuanya coba. <laughs> Kalau kita ambil contoh misalkan yang dibahas dalam kitab Majemuk Fatawa karya Syekh Ibnu Taimiyah <tuh> yang berparadigma tentang bid'ah itu tidak ada yang hasanah kan <tuh> gitu <tuh> ya. ya beli anti bid'ah hasana. Aliyah pernah ditanya tentang ziyaratul kubur wal istinjad bil makbur. Ziarah kubur dan tawasul kepada orang yang dikubur itu. Ya, ya. Nah, beliau menjelaskan dalam beberapa alinea, hmm. tapi kemudian intinya di akhir beliau mengatakan ini dilarang karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad hmm. dan para sahabat. Hmm. Nabi, tidak pernah tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Para sahabat juga tidak pernah bertawasul ya. dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ada telepon dulu, Ustad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? Dari, dari Bapak Habib di Banglai. Oh, Subhanallah. Ya, silakan Bapak. Ya, ya ini mau bertanya Iya Ya. Uh, Musik itu gimana ya kalau misalkan uh, dibuat bekerja haram apa enggak? Oh gitu, g, <laughs> ya yeah, ya. Yeah. Penyanyi penyanyi tuh? G, g, g, g Pak Pak Bipi. Terima kasih, g. Terima kasih, assalamualaikum Pak Papi, ya, ya musik, ini musik ini apakah? Kalau gitarku ini, apakah ini <girly> Norosulo nah, tidak dilakukan melakukan, melakukan, ya, gitu. Mungkin ya. juga Pak Habibie ini adalah uh, Mungkin penggara musik dan mungkin kerja dengan musik ya Ustadz uh, Pertanyaannya sebenarnya di luar tema ya. Tapi kayaknya dari dalam hati ya. Ya. <girly> <girly> Musik dipakai bekerja ya. Dan dengan kata lain kalau kita mendapatkan Honor dari ya. musik itu boleh apa tidak hmm. Ini dikaji dalam kajian disertasi kawan saya yeah. di IIP Jakarta dan baru sudah kemarin mm -hmm. tentang dia sebenarnya mau mengkaji tentang hukum musik yeah. tapi diarahkan oleh pembimbingnya untuk mengkaji mm -hmm. jangan hanya hukum musik aja sudah banyak yang bahas mm -hmm. itu sudah banyak yang bahas bagaimana kalau kemudian ini di, diujarkan itu mm -hmm. di, dibuat bekerja lalu dari situ dia dapat honor mm -hmm. gitu. Yeah. dia setelah membahas tentu tahapan yang pertama dia harus membahas tentang hukum musik itu sendiri doku musik itu sendiri, ternyata kesimpulannya memang keharaman musik itu karena sesuatu yang arit sesuatu yang tidak segat musik itu sendiri digunakan untuk apa tujuan itu kalau ternyata dibuat untuk koncoane poplosan, yeah. Yeah. ya tentu menjadi sesuatu yang haram gitu. atau e, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya yeah. kalau hanya itu kemudian, saja. Ah, berkembang dari situ kemudian mm -hmm. intinya dalam beberapa aspek musik hmm. itu yang benar yang kemudian dengan kriteria-kriteria yang panjang yeah. yang tidak mungkin kita bahas di masalah tarku ini yeah. itu nanti boleh untuk mengucurkan hmm. eh, pekerjaan itu tapi dilihat jenis musiknya dan tujuannya untuk hmm. apa begitu ya gitu. Begitu. begitu ya assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh ya dengan bapak siapa bapak ahmad mahmud dari dari megaringlom panjang panjang silakan Pak Mahmud ya silakan iya iya asalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh Begini saya mau tanya satu satu perbuatan Rasulullah salat berjamaah hmm. tapi salat sunat tapi ya, ya, ya, okay. Yang dilakukan Rasulullah secara berjamaah, salat sunat apa saja. Oke. Oh, satu. Yang kedua, mohon dari TV 9 ada menerbitkan satu buku panduan salat Gye? Yang komplit dengan dalil-dalil hadisnya, ya, ya, Iya Iya terima kasih, Ini kalau yang kedua itu mungkin berhubungan dengan aswad juga ini. <laughs> <laughs> ya, saat silakan saat. Ya, Ingi, Pak. Pak. Pak Pak Mahmud. Pak Mahmud. Ya, yeah. sholat sunnah yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah ada lima ada lima yang pertama adalah sholat gerhana hmm. kalau kita berbicara gerhana berarti ada gerhana matahari, yeah. ada gerhana bulan hmm. itu riwayatnya jelas dan dilakukan tentu oleh Nabi Muhammad SAW yang kedua sholat sunnah yang dilakukan yang sunnah dilakukan untuk dengan berjamaah adalah sholat taraweh hmm. sholat taraweh kalau taraweh nanti gandengannya dengan witir, wetir ya. yang ketiga Pertama gerhana, yang yeah. kedua tarawih yang ketiga wetir Itu pernah juga Rasulullah berjamaah dengan sahabat di yeah, suratawaih? Uh, tidak pernah, tapi kemudian ini yeah. dilakukan oleh sahabat, sahabat. Umar okay. yang kemudian mengatakan ni'matil bid'atu hadih yeah, yeah. Kemudian yang keempat yang disunahkan kita melaksanakannya secara berjamaah hmm. dari sholat sunnah itu adalah sholat hari raya hmm. Kalau sholat hari raya, ini ada dua juga yeah. Ke, uh, Hari Raya Idul Fitri dan juga hmm. Hari Raya Idul Adha, hmm. itu yang keempat. Yang kelima adalah salat istisqo, hmm. salat minta hujan. Yeah. Salat minta hujan ini disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Itu Pak Mahmud lima salat sunnah yang dilakukan, hmm. yang sunnah dilakukan secara berjamaah. Hmm. Pertanyaannya, kalau salat lain gimana? Yeah. Kalau salat lain tadi Iya, <laughs> yeah. ternyata yeah. boleh bahkan hukum boleh ini menjadi naik menjadi anjuran mm -hmm. kalau ada motivasi tertentu mm. misalnya Salat duha yeah. ini kan nggak masuk di lima itu yeah, yeah. tapi dia sunnah mm. kalau dilakukan secara berjamaah yeah. bagaimana hukumnya mm. dikatakan mubah boleh dan kadang meningkat menjadi anjuran yeah. kalau ada motivasi mm. contohnya lit taklim mm -hmm. ada anak anak sd misalkan ayo ada pembiasaan sebelum yeah. masuk kelas Salat dua That's secara that. berjamaah di masjid sekolah Itu kalau tujuannya untuk mengajari mereka, yeah. maka ini hukumnya e, meningkat menjadi anjuran. Mm. Dalilnya yang terakhir Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke rumah salah seorang sahabat, kemudian yeah. setelah beliau masuk di situ tanya mm. di mana tempat kalian biasa melaksanakan sholat. Ditunjuk oleh para sahabat, eh, oleh sahabat itu pemilik yeah. rumah di situ Rasulullah. Berarti rumah sahabat ada musalanya. Yeah. Kemudian Nabi mengajak keluarga itu untuk salat jamaah. Bukan lima tadi itu. Bukan lima tadi. Bukan lima hmm. itu. Ternyata hmm, Nabi gitu. melaksanakannya secara berjamaah. Hmm, ya. Yeah. Jadi ini juga bukan tarku Bukan tarku <gülüyor> itu sudah dilakukan oleh Nabi. Yeah. Tapi memang kalau kita melaksanakan duha, Nabi memang pada waktu itu bukan Dhuha. Tapi memang salat sunnah yeah, mutlak. Iya, itu gitu. Jadi tapi dengan adanya itu kita mengatakan boleh boleh dan meningkat menjadi anjuran, anjuran. bila ada tujuan tertentu. Kemudian hmm, yang, yang kedua tadi untuk uh, apa uh, ada usul dari Pak Mahmud untuk dibukukan uh, kaifiyah atau cara cara salat lima waktu yang tuntunan sholat yang lengkap dengan dalil-dalilnya itu Sedikit itu aja. sudah dilakukan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad mm -hmm. kemudian juga sudah dilakukan oleh Kiai Arsad Banjari Mbangil oh, e, sholat lengkap dengan dalil-dalilnya oh, begitu ya ya. ya mungkin juga bisa ke TV 9 atau juga ke mana Aswaja Center juga Aswaja mungkin. Center Insyaallah <laughs> gitu Ini saya masih e, memberikan ruang interaktif Dari pemerintah di 031 Sekali lagi, 031 Ya uh, Ustaz, kita lanjutkan perbincangan kita tentang contoh-contoh uh, konkret yang mungkin terjadi pada zaman sekarang ini. Tentang tarq atau satu yang dilakukan Rasulullah SAW, tapi itu dilakukan dan diperbolehkan di Ustaz. Tadi sudah kita singgung di Aluniyah pertama ibnu Taimiyah melarang orang tawasul dengan orang yang meninggal dunia dengan argumentasi sahabat tidak pernah melakukan mm. ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia yeah. Ini ternyata mari kita kritisi yeah. Pertama ada potensi memang sahabat tidak pernah melakukan itu atau pernah melakukan mm. Yang kedua, katakan tidak pernah melakukan seluruh sahabat yeah. itu ada potensi karena memang tawasul dengan orang yang meninggal dunia itu tidak boleh. Mm. Atau ada potensi pula boleh, tapi para sahabat tidak melakukan mm. karena ada yang lebih abdol. Mm. Misalnya tawasul dengan orang yang masih hidup. Yeah, yeah. Ini semuanya masih potensi, masih berpotensi. Kita jawab dengan dua. Ada kaidah yang dikembangkan oleh al-imam al-safi'i. Mm. Mada khalahul ihtimal layasihubihil istidlal. Kalau masih ada potensi-potensi yang banyak, ada kemungkinan-kemungkinan yang masih belum pasti, yang nggak bisa dijadikan sebagai Halo? instrumen. Halo. Iya. Ada telepon ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana? Ya, mungkin uh, volume televisinya dikecilkan. Halo. Ya. Ya, langsung saja, Pak. Alo? Ya, Sudah tersambung enggak? Sudah. Sudah. Langsung saja. Halo. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya. Langsung saja. Baik, Pak, dari pasuruan, Pak. Nggeh, silakan. Mau ditanya? Ya. Ya. Halo. Ya, langsung, Pak. Silangsung, silakan. Singkat, Pak, ya. Oh. Yang singkat, yang singkat, nggih. Gini, untuk tentang sholat sunnah, setelah waktu, setelah sholat asad, yeah. itu suatu contoh sholat sunnah tahiyatul tunajib, mm -hmm. itu apakah boleh dilakukan atau tidak? Mm, gitu. Karena yeah. di dalam riwayat hadis, kalau tidak salah itu, Rasulullah melarang tiga waktu yang tidak boleh untuk melakukan sholat sunnah. Mohon yeah. penjelasan Ustaz? Terima kasih, yeah. wa Waalaikumsalam Waalaikumsalam <tuk> <tuk> <tuk> yeah. yeah. uh, Langsung sampai yeah, ini okay, okay. Uh, Ada lima Pak yang di pasuran tadi itu yeah. Ada lima waktu kita dilarang Untuk sholat, tiga terkait dengan sholat yeah. Dua terkait dengan uh, dua, Tiga terkait dengan waktu Dua terkait dengan sholat yeah. Yang terkait dengan waktu itu matahari terbit sampai naik seukuran tombak. Yeah. Yang kedua, ketika matahari pas di atas kepala sampai tergelincir sedikit. Yang ketiga, ketika matahari terbenam sampai matahari benar-benar terbenam. Tiga-tiganya dilarang dan itu terkait dengan waktu, mm -hmm. terkait dengan matahari. Yang dua ini terkait dengan sholat. Yeah. Setelah melaksanakan salat subuh yeah. dan setelah melaksanakan salat asar. Yeah. Pertanyaannya, yang dilarang yang apa? Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang ada waktunya. Hmm, gitu. Tapi kalau sholat sunnah yang ada sebabnya yeah. dan sholat kodok yeah. tidak dilarang. Hmm. Ada orang nggak sholat duhur, yeah. habis sholat asar tak ngodok duhur, nggak mm -hmm. apa, apa karena meskipun itu beliau sudah melaksanakan yeah. habis melaksanakan sholat asar, mm -hmm. tapi kan sholat sunnahnya yeah. eh, salatnya untuk kodok. Yeah. Atau sholat sunnah yang ada sebabnya yeah. tadi sudah disebutkan niat al masjid ni okay. wudu hmm. ya habis subuh habis ee, salat subuh yeah. ee, mendengarkan kuliah subuh di masjid yeah. kebelet pipis yeah. masuk ke toilet yeah. kembali lagi ke masjid salat takhyatal masjid enggak apa-apa hmm. karena salat sunahnya ada sebabnya hmm. yang tidak Begitu. boleh itu salat sunah mutlak yeah. dan salat sunah yang ada waktunya yang qobli ya hmm. itu yang tidak Begitu, boleh ya, ya selanjutnya dilanjutkan uh, tapi dengan singkat ya okay. <laughs> contoh tadi yeah, itu yeah. tawasul yeah. e, kalau katakan ada potensi ini seluruh ulama seluruh sahabat sepakat yeah. uh, tidak melakukan tawasul yeah. tapi ada potensi seandainya mereka memang tidak tawasul yeah. itu ada potensi karena memang tawasul dengan orang yang meninggal dunia itu tidak hmm. boleh tapi ada potensi boleh cuma sahabat memilih yang lebih abdol hmm. misalnya tawasul dengan orang yang masih hidup hmm. ini kalau masih ada potensi potensi semacam itu yeah. kata al imam Asyafi'i, ya hmm. jangan dijadikan istidlal hmm. jangan dijadikan instrumen untuk menyimpulkan hukum dari dalil ma yadkhuluhu madakhalahul ihtimal la al istidlal kemudian yang kedua ternyata ada seorang sahabat yang melakukan tawasul dengan orang yang sudah meninggal hmm. dunia itu Pada hari Paceklik, musim Paceklik Ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Harith al-Muzani Datang ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Ya Rasulullah istasqili ummatik Ya Rasulullah mohonlah kepada Allah Agar Allah menurunkan hujan ya. untuk umatmu Karena di zaman sekarang ini zaman Paceklik Ternyata setelah itu Bilal pulang ya. Bin Harith tadi itu dan mimpi Ternyata dalam mimpinya itu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan menyatakan bahwa pergilah kamu kepada Umar yeah. wa antum muskun dan kalian akan diturun uh, hujan akan uh, turun kepada kalian dan dilaporkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina pun juga mengatakan yeah. uh, apa namanya? Yang intinya Sayyidina Umar tidak memarahi Bilal tadi itu hmm. karena sudah tawasul dengan Begitu, Rasulullah ya. yang ketika itu sudah meninggal dunia. Jadi tawasul yang terjadi dilakukan Rasulullah diperbolehkan saat itu. Mm -hmm. Ya, uh, ada telepon Ustaz kita terima. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa? dari mana? Bapak Umar dari Pasuruan. Bapak Umar ya Pasuruan. Ya, silakan Pak Umar. Singkat saja, gak Pak Umar. Karena kita masih uh, banyak masalahnya. Saya mau tanya. Ya, ya. Sekarang ini kan begini. Ada apa? Bapak kiai berama sambil dendutan. Itu bagaimana hukumnya? Ya, gak? Kiai? Teramah sambil dangdutan Oh sambil dangdutan Gih Gih Gih Gih Gih Pak Umar Terima kasih Pak Umar gey. Gey. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya semuanya mungkin rata curhat ini yeah. isat, isat? Ya Ustadz gimana Ustadz Yang pertama musiknya harus Dijadikan sebagai media dakwah Bukan yeah. tujuan hmm. Yang kedua harus diperhatikan etika-etikanya hmm. Ya etika-etika Uh, musik etika etika rokes kalau mm -hmm. ada tarian karena mm -hmm. dangdut juga identik dengan yeah. uh, dangdut uh, dengan uh, tarian rokes yang boleh itu yang yang bagaimana itu diatur dalam viki sudah sedemikian rupa tidak boleh ingkisar mm -hmm. ingkisar itu terlalu melenggok dan seterusnya mm -hmm. kalau javin itu kan ya lurus lurus saja yeah. nggak sampai kemudian saya rong kanan, mm -hmm. saya rong kiri kan tidak seperti itu ada aturan aturannya intinya ya kalau hanya untuk menarik massa dan mm -hmm. itu menjadi wasilah mm -hmm. dan masih dijaga etika-etika Islamnya yeah. e, menjadi sesuatu yang sah-sah saja tapi kalau sudah menyimpang dari itu mm. ya akan bertentangan dengan misi dan tujuan dakwah itu sendiri hmm, gitu, jadi ukurannya adalah sampai batas atau tidak? iya yeah. oh gitu ya okay. Ustaz ya ya langsung Ustaz yang uh, contoh uh, selanjutnya Ustaz ya kalau dikembangkan kemudian nanti uh, tentang maulid Nabi hmm untuk malam pada nis, malam nisfu sya'ban mm. menghidupkannya dengan ibadah kemudian yeah. peringatan Isra Mi'raj ini kan yeah. ramai sampai sekarang fitah yeah, yeah, yeah. atau tidak fitah mm. sesat atau tidak sesat yeah. ini kan memang tidak pernah dilakukan oleh nabi tapi intinya selagi itu tidak dilarang oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. meskipun itu tidak pernah dilakukan oleh nabi yeah. jangan kemudian dikatakan itu sesuatu yang dilarang yeah. Allahu adina lakum Apakah Allah yang sudah mengizinkan kalian untuk yeah. melarang melarang sesuatu itu, atau kalian yang melakukan iftirah tipu daya dan kelancangan terhadap syariat agama Allah hmm. Subhanahu Wa Taala, memerintahkan sesuatu yang haram hmm. itu salah, melarang sesuatu yang sebenarnya boleh itu juga salah. Oh, gitu. Gitu itu Ada yang mengatakan begini saat ya, uh, kita ini uh, bukan seperti nabi. Nabi Nabi adalah merupakan penyempurna agama Islam. Mengapa kita itu menambah-nambahi gitu? Gimana istat, gitu? Padahal itu ya. satu hal yang ada paling hukumnya gitu. Ada dan hmm. kalau itu diantem kromo <laughs> kaidah <laughs> seperti itu, Sayyidina Umar nanti kena fitah itu. Atau lebih apa yang ngarang-ngarang sahabat hmm. salawat juga akan kena hmm. statement tadi itu. Hmm, Al-Koma an Mahkhoi, seorang tabiin yang juga ngarang redaksi salawat hmm. nanti akan juga kena pernyataan itu hmm. lebih pintar mana kamu sama dengan nabi yang semuanya pintar yeah. semuanya pintar terkait uh, bagaimana kita kembali kepada konsep tadi itu yeah. dan ibnu taimiyah sendiri juga punya amalan yang tidak pernah diajarkan oleh nabi hmm. beliau antara adzan sampai komat subuh itu yeah. beliau istiqomah membaca ya Hayyu ya kayum, La ilaha illa anta bi rahmatika sebanyak 40 kali. Hmm, itu begitu. disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin yeah. yang disusun oleh muridnya Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah. Hmm. Kok tidak mengatakan kepada syekhnya kok Ibnu Taimiyah <laughs> ngarang-ngarang sendiri itu begitu perbuatan ya. itu. Kan ya kembalilah kepada kaidah yeah. yang sudah sepakati Ya Iya mungkin ini itu. adalah merupakan sebuah pembahasan kita dan kemudian mencerahkan ya, mencerahkan hmm. bagi yang belum mengetahui dan apa yang Dia diajarkan Rasulullah belum tentu di larang, ya. ya dan senyampang ada selnya itu diperbolehkan dan saya mohon untuk di bulan sembilan silakan lima menit Ustaz. Ya. <laughs> ya para pemirsa tv 9 yang dimuliakan oleh Allah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hmm. tidak menjadi satu satunya poin yang berdiri sendiri sehingga kita menyimpulkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu dilarang sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu dalam kitab usul sudah sangat jelas. Yang pertama, memang ada redaksi pelarangan. Misalkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Jelas dilarang. Atau kemudian pakai diksi pilihan kata haram. Hurrimat 'alaikumul maitah, telah diharamkan untukmu, maaf bangkai. Atau kemudian sesuatu itu di apa namanya? diposisikan sebagai sesuatu yang negatif oleh Rasulullah SAW misalkan Nabi mengatakan man falisa minna siapa yang melakukan kecurangan bukan termasuk kami berarti kecurangan ini dilarang jadi sudah sangat jelas mana dalil-dalil yang kemudian oleh para ulama disimpulkan bahwa sesuatu yang dibicarakan oleh dalil itu dilarang. Adapun sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sekali lagi tidak semuanya kemudian dilarang apalagi ada ayat Alquran yang berbunyi Wama ata kumur wa wama nahakum anhufantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kerjakan dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkan. Berarti yang memang harus kita tinggalkan itu adalah yang memang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ini sudah sangat jelas memakai kata yang dilarang oleh Rasulullah bukan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ayat ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amartu wa Mastata'tum. kalau apa yang apa yang aku perintahkan untuk kalian maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian wa ma nahaitukum anhu fantahu yang aku larang tinggalkan laki-laki Nabi menggunakan diksi yang aku larang sama seperti pilihan kata yang dipakai oleh Al-Qur'an tadi Yang terakhir, kalau kita merujuk kitab-kitab dalam e, disiplin ilmu usul fikih, ternyata juga seperti itu. Apa sih pengertian sunnah itu? Sunnah itu adalah perbuatan nabi, fi'lun nabi, kemudian kaulun nabi, ucapan nabi, dan yang ketiga adalah takrirun nabi, sesuatu yang disetujui oleh nabi. Tidak ada kemudian pembicaraan matarokahun nabi, itu, tidak masuk di situ. Termasuk yang paling terakhir, ketika kita membicarakan hukum, karena ini adalah masalah hukum, Hukum itu apa? Hukum itu dikatakan khitabullah al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Titah perintah dari Allah dan Rasulullah SAW tentunya yang terkait dengan perilaku atau perbuatan manusia. Apa yang kemudian dianggap sebagai titah itu? Ya Al-Quran hadis kemudian apa yang disepakati oleh para ulama berdasarkan kesimpulan mereka terhadap dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak ada satupun yang memakai instrumen tarak atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kembali kepada pengertian pertama tadi, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak mesti kemudian dilarang kecuali memang ada hadis, ada atsar dari para sahabat yang memang melarang itu sehingga berdampak pada keharaman dan kemakruhannya. Kalau tidak ada, jangan kemudian kita gegabah melarang sesuatu padahal itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian malam ini bermanfaat fiddini waddunya wal akhirah. Kami kembalikan Amin. kepada host tercinta kita Ustaz Badrul Munir. Ya, pemirsa, apa yang dijadikan tema ini sudah sudah sudah yaitu Tak dilarang nabi dilarangkah? Ternyata tidak dilarang dan tidak diharamkan. Dan ini mungkin uh, merupakan sebuah kesimpulan yang uh, singkat tapi Memberi kejelasan sampai kita semuanya Dan mungkin ada yang berbeda silakan perbedaan itu mengalir Tapi jangan sampai saling menyalahkan Dan saling menjatuh, menjatuhkan Dan saling mengkafirkan sesama lain Ya Pemirsa terima kasih Atas kebersamaan Pemirsa di program Kucah Suasa ini Saya berdua menurut diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh